Secara bisnis kemarin Quickyangi telah menuturkan bibit disintegrasi bangsa akan terus membesar jika masalah demoralisasi di kalangan elit tidak segera diatasi. Mengingat persoalan itu adalah akar dari kacaunya implementasi otonomi dan demokrasi yang berbuntut pada makin meluasnya ketimpangan sosial serta ekonomi. Meski demikian Quickyangi juga melihat hingga saat ini belum ada satu pun elit maupun partai politik yang memiliki platform serta visi yang jelas untuk memperbaiki kondisi bangsa serta negara. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Quick Kyan Baik Pak Quick, sebelum ini Bapak pernah aktif di partai politik. Nah, apakah partai Bapak sekarang ini juga tidak memiliki platform? Menurut saya tidak punya platform ya. Tidak punya platform BDIB sekarang. Apa platformnya? Lalu, saat Bapak masih aktif, apakah ada platform itu? Oh, itu jelas. Buku-bukunya sampai sekarang masih ada kan kami yang yang em, em, em, memunculkan pertama kali soal undang-undang anti monopoli, undang-undang usaha kecil itu kan semuanya dari PDI, tetapi terdiamkan lama sekali yang mengusulkan dalam parlemen sampai lolos sebagai undang-undang Golkar gitu. Nah, seperti apa kerangka besar dari platform itu Pak Kwik? Kerangka besarnya adalah demokrasi boleh, akan tetapi sesuai dengan uh, sifat dan sesuai dengan dengan ya karakter bangsa ini demokrasinya adalah demokrasi yang terkendali demokrasi yang dipimpin oleh orang-orang yang bijaksana tidak oleh orang-orang yang dipilih oleh rakyat atas dasar 50 1%. Jadi 50 1%, 51% boleh menggilas yang 49%. Sebetulnya platformnya PD itu semua yang pernah dipidatoin Bung Karno lah. Lantas, saat partai Bapak berada di pusat pemerintahan, apakah platform itu juga sempat dijalankan? Tidak. Oleh karena pada waktu uh, Mbak Mekanai, Menteri yang mengejutkan dan yang sampai saat ini tidak bisa, bisa saya pahami, yang diangkat menjadi Menteri-Menteri yang bukan orang PD. Mengkonya Dorotjatun, Menteri Keuangannya Budiono, Menteri Perindaknya Rini Suwandi, terbanyak sekali Menteri yang tidak dari partai, yang yang, yang dari... Sokong supaya netral teknokrat yang teknokratnya notabene sudah disiapkan oleh oleh ideologi liberal. Jadi pada waktu itu merekalah yang mempengaruhi sehingga kita berkiblat ke barat ya Pak Quick? Iya betul. Barat sih bukan barat. Kalau baratnya Skandinavia kan bagus sekali. Baratnya barat liberal total. Barat Ronald Reagan dan Margaret Thatcher. Demikian Quickyangi. Beni Rahmadi. Pak FM.